Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Muhammadu huwa nastaimu huwa nastaikuru Wa nashatikuru Wa nashatikillahi bin sarul Wa nashatikillahi Ma i'adikillahi wa hudu falamu dillalah wa nashatikillahi wa lalakuh Asyadu Allah wa rahmatullahi wa shayatikillahi wa shayatikillahi Masyadu anna Muhammad anna wa rasuluh Asyadu Allah wa wa ba'at kita dapat berlari di alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita ini sehat kesempatan sehingga kita bisa hadir di saat ini dan juga kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab manhaj saliki daripada kesempatan satu jam mendatang kita akan berbicara tiga bab tiga bab. yang pertama nanti kita akan bicara tentang bab bejana pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk bab air kemudian juga nanti kita akan bicara tentang istinja. ada pada buang hajat kemudian najis dan macam-macam najis nah, jadi untuk apa namanya supaya takut kita ini bisa selesai kita, kita lihat yang pertama pasal e, yang kedua berkaitan dengan bejana halanya bahwa hukum asal bejana itu adalah bulik suci dan kita katakan ini hukum aslinya adalah bulik Sampai datang dari dan menyatakan bahwa ini becana-becana yang tidak dibolehkan Maka kewajiban kita itu hanya mempelajari becana-becana yang tidak tidak boleh Becana yang tidak boleh, yang pertama itu adalah eh, Apa namanya, yang terbuat dari emas Yang terbuat dari emas itu adalah arah secara masyarakat Apakah itu yang menggunakan laki-laki atau perempuan Peralatan yang dimaksudkan di sini adalah peralatan apa saja yang terbuat dari emas. Apakah itu misalnya dari eh, sendok, piring, gelas, kemudian peralatan, misalnya mau gunting dari emas, oven dari emas, kemudian eh, apa, peniti. Kita katakan semua yang Bentuknya dari emas itu adalah haram digunakan Jadi haram digunakan yang bentuknya adalah Kalau itu adalah peralatan Karena emas penggunaan emas itu kan ada Tiga Ada peralatan secara umum Ada perhiasan Ada perhiasan dan Yang ketiga ada peralatan terang Kalau yang terbuat dari emas Peralatan secara umum itu adalah haram secara mutlak, baik itu laki-laki atau perempuan yang menggunakannya tapi kalau misalnya emas itu adalah bentuknya perhiasan maka perhiasan pun ini hanya dibolehkan kepada wanita dan tidak untuk laki-laki jadi melingkar atau tidak melingkar karena ada hilang diantara para ulama tentang walaupun itu wanita kalau melingkar maka itu tidak dibolehkan, ini pendakonnya selalu tapi ulama fikih hampir semuanya menyatakan bahwa itu adalah Dibolehkan Jadi kalau secara mutlak wanita itu boleh memakai perhiasan Perhiasan, mau dia gelang kaki, gelang tangan Kemudian anting, cincin, kemudian e, kalung Apa saja yang bentuknya perhiasan maka ini adalah dibolehkan nah, Kita katakan adalah e, itu secara mutlak Bahwa wanita boleh menggunakan kemudian yang ketiga itu ada peralatan terang kalau peralatan terang kebanyakan dari ulama membolehkan baik itu yang menggunakan laki-laki atau perempuan jadi kalau misalnya peralatan terang yang terbuat dari emas maka ini adalah di nah dibolehkan kemudian yang kedua peralatan yang tidak dibolehkan itu yang terbuat dari pera nah, Perak pun juga kita sebutkan ada tiga ada perak yang berupa Peralatan secara umum ada perak yang perhiasan dan ada perak peralatan perang. Kalau peralatan perang kita katakan kalau emas saja dibolehkan, apalagi perak. Adapun perhiasan untuk perak kalau emas wanita saja memakai perhiasan dari emas adalah boleh. Maka bimba biaulat yang lebih utama itu juga adalah wanita memakai perhiasan dari perak. Kemudian ee, kalau perak untuk perhiasan. Itu hanya dibolehkan juga untuk laki-laki Itu pun hanya berupa cincin Jadi tidak untuk yang lainnya Jadi kalau misalnya laki-laki memakai gelang Walaupun terbuat dari perak, itu tetap hukumnya adalah haram Kalau laki-laki nah, memakai walaupun itu terbuat dari perak, Itu adalah haram Karena masuk dalam kategori tasabur dengan wanita Masuk dalam kategori menyerupai wanita Dan itu adalah diharamkan jadi laki-laki hanya boleh memakai uh, yang terbuat dari perak itu adalah berupa cincin Jadi berupa cincin Itu pun cincin yang model laki-laki, ya, tidak model perempuan ya. Kalau cincin modelnya perempuan laki-laki itu juga tidak boleh Karena haramnya dari sisi bahwa itu menyerupai wanita Taip. Kemudian yang ketiga Kalau yang terbuat dari perak itu Peralatan secara umum itu gak boleh Baik laki-laki juga maupun Kalau wanita saja tidak dibolehkan Apalagi untuk perampuan Misalnya peralatan e, Terbuat dari perak Berupa e, piring gelas Dan seterusnya Peralatan-peralatan Maka ini termasuk yang tidak dibolehkan Kemudian peralatan yang ketiga Yang tidak boleh digunakan Itu adalah Peralatan kita katakan yang ini termasuk yang dicelup dengan emas dan perak Termasuk peralatan yang dicelup dengan emas dan perak Artinya ini sepuk dengan emas dan perak Kemudian yang ketiga yang tidak dibolehkan untuk digunakan adalah Peralatan yang kita katakan yang terbuat dari kulit binatang buas Peralatan yang terbuat dari kulit binatang buas itu juga tidak dibolehkan, disamak atau tidak disamak. Disamak atau tidak disamak. Ini kita katakan adalah kalau binatang buas itu adalah haram digunakan. Misalnya apa? menggunakan peralatan dari kulit harimau, dari kulit meruang, dari kulit e, binatang buas, kulit buaya. Artinya dibuat peralatan seperti misalnya dompet. Nah, terbuat dari kulit buaya, dibuat dompet, dibuat tas dibuat sepatu, dibuat uh, tali jam, dibuat uh, apa namanya, wadah HP, uh, tas HP, kemudian uh, dibuat apa saja yang terbuat dari kulit binatang buas, maka itu tidak boleh digunakan. Uh, dan itu kalau dibawa di dalam sholat, maka itu tidak sah sholatnya. Misalnya sholat memakai dompet dari kulit buaya, maka Imam Ahmad mengatakan bahwa ini tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah salat? Kenapa? Karena dompet terbuat dari kulit buaya itu, disamak atau tidak disamak itu adalah haram. Dan kulit binatang buas itu termasuk najis. Kalau najis berarti tidak bisa disucikan. Kenapa? Karena zatnya adalah berupa ah, najis. Ini kita katakan adalah apa? Dari binatang-binatang buas. Ini adalah apa namanya? peralatan-peralatan yang tidak dibolehkan selain daripada itu Selain dari peralatan peralatan ini maka itu adalah di dibolehkan. Kita katakan selain apa saja peralatan itu adalah boleh. Kenapa? Karena, Karena aslinya itu hukum aslinya semuanya adalah boleh. Sampai kemudian datang dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah tidak tidak dibolehkan. Ya, Kali ini dia menunjukkan sebagaimana disebutkan dalam kitab itu adalah hadis dari Buzaid bin Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la tasrabu fi aniyatiz zahabi wal fidda. Janganlah kalian Apa namanya minum Dari bejana yang terbuat dari emas dan perak Walatakulufisihafihimah Jangan juga makan Dari perin yang terbuat dari Dari emas dan perak Ba'indahallahu fid dunya Walakum fila'aklam Kenapa? Karena e, Peralatan yang terbuat dari emas dan perak Itu hanya diperuntukkan bagi mereka Orang kafir dunia Dan orang-orang mu'min Orang islam itu nanti diperuntukkan di di akhirat. Ada nah, di sini dua Bukhari dan insyaallah. Jadi ini hukum aslinya apa semua itu adalah boleh peralatan. Kita katakan menggunakan HP, hukum aslinya HP adalah boleh. Kemudian menggunakan uh, MP3 mic, ini hukum aslinya adalah boleh. Nah, selama tidak ada dalil dan menyatakan haramnya, maka ini adalah di uh, kita katakan tidak ada dalil dan menyatakan haramnya, maka kembalikan ke hukum aslinya bahawa itu adalah boleh. Tapi kalau misalnya mic-nya, HP-nya terbuat dari emas, maka itu adalah haram, secara mutlak. Haram secara mutlak, jadi HP-nya terbuat dari emas, kecuali hanya sedikit. Sebagian dari ulama, kecuali hanya sedikit. Misalnya jam tangan, hanya satu titik yang terbuat dari emas. Kalau satu titik yang terbuat dari emas, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau semua bunderan, semua titik, angka 1 sampai angka 12, Semuanya memakai emas, maka itu tidak, nah, tidak dibolehkan. Nah, maka hanya sedikit yang di, nah, yang dibolehkan untuk memakai uh, dari emas. Topik yang berikutnya adalah uh, Bab istinja atau bab, adab pada buang hajat. Di antara adab pada buang hajat, namanya adab-adab itu adalah sesuatu yang apabila kita kerjakan, apa namanya terpuji. Kalau meninggalkan maka menjadi tercelak. Itu mana dari ada. Artinya apabila dia mengerjakan itu menjadi dia menjadi terpuji. Tapi kalau dia meninggalkan maka dia menjadi tercelak. Dan e, para ulama fikih itu selalu artinya kalau aku melihat misalnya kok babnya beda beda. Ini menggunakan bab istinja. Kok ini babnya duhulil khalaf nanti ada bab tentang qada'il haja nanti ada bab e, adabu apa namanya al istijemar ada juga yang menggunakan babul khla' dihulul khla' itu istilah yang sama semuanya jadi semuanya adalah maknanya sama dihulul nah, khla' isti tawbah, istinja, njah, kemudian ada qada'il haja itu semuanya adalah maknanya yang sama Intinya adalah Bapak ada pada buang buang hajat. Adapun yang ada pada buang hajat yang uh, pertama yang pertama adalah masuk ke dalam masjid itu adalah menggunakan kaki yang kiri. Jadi masuk dengan kaki yang kiri. Karena itu di masjid. Berbeda dengan masjid kalau masjid itu adalah menggunakan kaki Karena tempat yang paling kotor itu adalah kamar mandi, WC Kemudian tempat yang paling bersih itu adalah masjid Walaupun kita katakan kamar mandi itu adalah lebih bersih daripada kamarnya sendiri Itu tetap kita katakan WC, kamar mandi itu tetap yang paling kotor Karena itu adalah tempat najis Tempat najis dan itu tempat juga sektor Walaupun itu bersihnya luar biasa kita katakan e, kamar mandinya lebih bersih daripada kamar tidurnya sendiri misalnya Ini kita katakan atau misalnya kamar hotel, kamar mandi hotel lebih bersih, lebih besar daripada kamar kos-kosan misalnya Ini kita katakan adalah apa? Ya, tetap kamar mandi WC itu adalah tempat yang paling kotor nah, Paling kotor dan itu tempat yang e, markas seoton Maka mendarungkan kaki yang kiri Nah, dan keluar dengan kaki yang kanan Kemudian yang kedua ketika masuk Mengucapkan Bismillah Artinya berdoa nah, Masuk ke dalam isi itu Bismillah Allahumma inni A'udhu bikal minal khubuti wal khubarif Jadi kita mengucapkan Bismillah Bismillah itu adalah ucapan untuk uh, Sebagai penutup, Sebagai penghalang pandangan Antara awarat manusia Dengan jin. Karena kita sudah mengetahui bahwa kamar mandi itu kan markas setan, tempat jin. Nah, di situ maka apa namanya? Kita mengucapkan basmalah itu supaya eh, kalaupun misalnya kita telanjang di kamar mandi, itu jin atau setan itu tidak bisa melihat aurat kita dengan ucapan basmalah. Jadi, bukan basmalah itu diucapkan di dalam WC tapi ketika akan masuk. Jadi, ketika akan masuk mengucapkan basmalah, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubiqa minal huwuti wa Artinya, Ya Allah aku berlindung dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada di dalam kamar namanya Ini apa namanya uh, yang disunahkan ketika masuk ke dalam WC Kemudian yang berikutnya ada yang berikutnya ketika di apa namanya uh, demikian juga ketika keluar ketika keluar juga berdoa Berdoa ketika keluar yaitu bufronaka doanya adalah bufronaka atau Alhamdulillah hendati azhaba ani alada wa afani jadi segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang telah menghilangkan dari kugaman dan juga telah menyelamatkan saya ini adalah doa yang kita ucapkan ketika keluar dari WC atau kamar mandi kemudian juga Uh, adab yang berikutnya ketika masuk ke dalam isi itu adalah uh, tidak kalau di dalam buku kita sebutkan di dalam buku itu adalah apa wayatanirufidulusihalarijilihinusro wa yang sebuah jumlah adalah dia bersandarkan Nah, duduknya itu pada kakinya yang kiri dan ditegakkan kaki yang kanan sebenarnya apa namanya duduk itu termasuk yang semuanya jadi kalau buang hajat ke sambil berdiri itu apakah itu e, kalau kencing termasuk dibolehkan untuk laki-laki tapi untuk perempuan maka para ulama menyatakan itu termasuk yang tidak boleh kalau laki-laki kencing berdiri boleh kenapa karena ada dua ruaya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah kencing berdiri sebagaimana hadis dari Huzaifah bin Uliyaman Bahawa Nabi sallallahu ketika safar bersama Huzaifah, kemudian Nabi sallallahu alaihi singgah di satu tempat sama satu kaum, kemudian pengen kencing, kemudian Huzaifah menghindar. Kemudian dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Wahai Huzaifah, mendekatlah kepadaku." Akhirnya kemudian Huzaifah Uh, bertolak belakang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertolak belakang artinya apa? Tumit Huzaifa itu bersentu uh, bersen, bertemu dengan tumit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian apa? Babala kain oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kencing berdiri. Ini yang dilihat oleh Huzaifa bahwa kencing berdiri adalah termasuk di, dibolehkan, walaupun para ulama menyatakan bahwa yang asal itu adalah duduk yang lebih utama itu adalah duduk sebagaimana hadit dari Aisyah radhiallahu taala bahwa barangsiapa yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah kencing berdiri, jangan kamu benarkan, jangan kamu benarkan. Ini dijadikan dalil bahwa apa namanya kalau ini hadis dua tima muslim, sementara itu hadis dua bukhori, maka apa? Ini kalau dalam hadis ada dua hadis sahih bertentangan, maka apa? Kalau bisa dikompromikan, maka kompromi itu lebih utama bisa gak dikompromikan bisa yaitu apa hadis al-musal untuk menunjukkan bahwa duduk lebih utama kemudian hadis usaihah untuk menunjukkan bahwa kencing berdiri itu boleh jadi hukumnya kencing berdiri ada boleh tetapi yang lebih utama itu adalah nah duduk tapi itu eh, apa namanya adab yang ketika kita buang hajat itu adalah duduk kemudian adab buang hajat yang berikutnya adalah apa? adalah eh, jadi ketika buang hajat itu adalah di tempat tertutup, hendaknya di tempat tertutup, jadi tertutup di kamar mandi yang tertutup, jangan di tempat yang terbuka, nah, karena terbuka misalnya apa? Apalagi WC terpanjang ini, nah, WC terpanjang itu kali, sepanjang kali nah, itu adalah Buang hajat uh, Kalau mungkin sekarang Alhamdulillah sekarang ini Kita sudah jarang melihat Orang buang hajat di kali itu jarang Walaupun masih ada Tapi kalau untuk Tahun-tahun mungkin Lapan puluhan, sembilan uh, puluhan Sembilan puluh-an, Kalau Jogja ini Kali Code itu hampir sepanjang jalan Karena saya misalnya Waktu di Jogja tahun 91 91 saya ada di Jogja ini Itu sudah mulai Kali Gajah Wong itu sudah misalnya dari Kali Gajah Wong itu yang Bon Bin ya. Ah Bon Bin sepanjang sampai kemudian ke selatan. kita katakan sampai di belakang Mahajong Dirahman. Ah belakang Mahajong Rahman itu orang buang hajat itu di kali. Penduduk kampung semuanya adalah di di kali. Itu tahun-tahun itu, ini, kan? Nah kita katakan ini adalah apa? Untuk sekarang ini hampir nah, kalau misalnya di Pinggir kali sudah jarang kita kita lihat. Sebab nanti kalau misalnya di pinggir jalan, di pinggir kali mereka buang hajat, itu sudah namanya aurat itu mesti terbuka. Laki perempuan kemudian anak kecil dewasa itu sama. Ini adalah apa? Maka e, ketika hendaknya ketika buang hajat itu di tempat e, tertutup. Kenapa? Karena di tempat terbuka kalau kita memperlihatkan aurat itu akan ada ancaman yang lebih besar. Jadi ada ancaman yang lebih besar ketika kita buang hajat itu aurat kita terbuka. Jadi bukan hanya sekedar kencing, uh, kencing dan buang air besar itu adalah yang dia akan mendapatkan siksa dari kubur, tetapi juga karena tidak menjaga auratnya, tidak menjaga auratnya ketika buang, uh, buang hajat. Maka ini disyariatkan supaya apa? tertutup. Kemudian ada yang berikutnya adalah apa? Uh, ketika buang hajat itu adalah kalau pun misalnya di tempat terbuka, kalau pun di tempat terbuka, hendaknya itu apa? Jauh dari pandangan manusia. Jadi ketika di tempat terbuka itu hendaknya jauh dari pandangan manusia. Jadi jangan sampai apa? Orang lalu lalang di situ kita buang hajat di situ. Ini orang bodohi. Ini orang yang tidak punya adab sama sekali. Tidak punya adab. Artinya apa namanya? Sama sekali kita katakan. Nah, atau kita katakan bahasa orang yang badui lah nah, Bahasa badui Sebab kalau buang hajat kok Di tempat orang lalu lalang Itu kan termasuk Kalau manusia saja melaknat Manusia saja tidak suka dengan Ada orang buang hajat di tengah jalan Maka mimbabi Allah Lebih utama yang larang itu adalah Pembuasa ya Yaitu Allah dan Rasulnya Sekarang Alhamdulillah misalnya daerah Papua di Papua sekarang ini buang hajat itu sudah mulai teratur. Kita tidak mendapati lagi nah, misalnya apa orang buang hajat itu di jalan, di depan toko, depan rumah, di gang-gang kemudian di hampir sekarang kita tidak dapati. Tapi ketika dulu misalnya tahun 80-an, tahun 90-an nah, di Papua, depan rumah itu hampir tiap hari kita harus buang kotoran. Di jembatan kita lewat Jalan di depan toko, jangankan di depan toko, di depan pasar Depan los-los itu semuanya orang buang kotoran di situ ya. Kemudian belum lagi misalnya gang-gang sempit, gang yang arah ke masjid Yang gang arah ke masjid, semuanya juga orang buang di situ Jadi kita harus melangkah nah, Salah melangkah sedikit ya sudah ya. Kita katakan ini orang baru yang memang sama sekali tidak dan tempat sampah itu, tempat sampah misalnya di pasar, itu hampir semuanya penuh dengan kotoran. Jadi orang buang hajat di situ, buang kotoran air besar. Jadi kalau sudah buang kotoran, maka mereka tidak cebo. Sudah begitu buang. Itu tahun, Alhamdulillah sekarang, waktu Ramadan kemarin eh, Papua, mulai dari Sorong sampai ke Timika saya sana, Alhamdulillah sudah mulai tidak ada. Kita pergi ke masjid aman, tidak ada lagi di ganggang, tidak ada lagi apa namanya ee, di depan pasar juga Alhamdulillah sudah tidak ada. Ya kan? Kemudian apa jalan-jalan sudah mulai tidak ada lagi orang sudah buang hajat itu di wc. Ya kan? Kalau kita melihat zaman ee, apa namanya dulu kita masih ingat punya gambaran bahwa memang di depan rumah saja, Jangankan di depan rumah di depan pintu. Jadi kalau kita mau selesai buka, keluar ke masjid, hati-hati, ya, ya kan? Karena begitu buka pintu, di depan pintu kita itu sudah ada kotoran. Sudah ada tiga tumpuk, nggak tahu <tuh> ke mana ya. Kita harus membersihkan tiap, hari, tiap pagi, tiap hari harus membersihkan. Itu kan e, orang yang seperti ini kan tidak punya adab. Maka endahnya ketika buang hajat itu, endahnya ketika di tempat terbuka itu, endahnya jauh dari pandangan manusia. Kenapa? Karena secara manusia saja tidak suka Tidak suka maka Mimba Biyaullah tentunya adalah Allah dan ah, Rasulnya Kemudian juga ada pada buang hajat juga adalah apa? Ah, artinya tidak boleh memang itu termasuk perbuatan yang terlambat Dilarang kita membuang hajat itu di tempat-tempat yang dilarang oleh syariat Seperti misalnya apa? Di tempat umum nah, Kemudian di jalan-jalan umum Atau misalnya di tempat berteduhnya manusia atau di sumber-sumber air, sumber air itu termasuk yang tidak disukai. Coba kalau ada pembuang mayat di sumur, di sumur maka apa? Manusia saja melanat Kalau manusia saja melanat maka tentunya iya kan Allah dan Rasulnya itu akan melanak. Coba buang hajat misalnya di kencing di halte halte bis, iya kan? Di halte bis atau buang kotoran itu akan dilanak, iya kan? Nah, di bawah pohon di bawah pohon yang berbuah itu juga enggak boleh, ya kan? Nah, di bawah pohon yang berbuah ada orang buahnya jatuh mungkin bisa dimakan, nanti karena orang buang kotoran di situ jadi orang tidak tidak berani ngambil misalnya. ini kan tidak boleh di taman-taman kebuang air di situ, ya kan? itu juga termasuk yang e, tidak di e, kita katakan adalah tempat-tempat yang tidak boleh. kemudian di pos ronda Orang penci buang hajat di situ di pos ronda itu juga eh, termasuk yang tidak dibolehkan. Nah, ini tempat-tempat eh, yang nggaknya eh, kita tidak boleh buang hajat di, di situ. Kemudian juga termasuk ada yang berikutnya ketika buang hajat itu adalah apa? Eh, <coughs> jangan menghadap ke arah kiblat dan jangan juga membelakangi kiblat. Jadi tidak boleh menghadap arah kiblat dan juga tidak boleh membelakangi. Kiblat ketika sedang buang hajat Jadi menghadap atau membelakangi kiblat, sebagaimana hadis dari Biayu melansir Al dari Allah Taala Anhu adalah uh, Nabi SAW bersabda, "Itu mulqa'id. Kalau kalian mendapati mendatangi buang air besar, kalau tas tak berkiblat, tadi mulqa'id Jangan kalian menghadap ke arah kiblat baik itu ketika buang air besar maupun buang air kecil." Walat as tadabiluha, walat as tadabiluha, jangan juga membelakangi mengbelakangi buangan besar maupun buangan air kecil. Walatin shariku awal ibu. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Perhatikan di sini, karena Nabi Sallam itu mengatakan menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat, ini jadi menunjukkan bahwa ini hanya berlaku untuk penduduk Madinah dan sekitarnya. Kenapa? Karena kiblatnya Madinah itu adalah arah Selatan, kiblatnya Madinah. Penduduk Madinah itu kalau sholat menghadapnya ke selatan. Maka apa? Maka jangan kalian menghadap ke selatan atau membelakangi, yaitu menghadap ke utara. Tapi menghadaplah ke mana? Ke timur atau ke barat. Hadis ini tidak berlaku untuk Indonesia. Kalau di Indonesia, jangan kalian menghadap ke arah barat, jangan juga membelakangi, Itu ke arah timur. Dan adalah kalian buang air itu menghadap ke selatan atau ke. Utama. Ini adalah apa? Dalam dua ayat yang lain dari Nabi SAW Nahar Rasulullah SAW menunggu sokepil kiblat. Kalau Rasulullah SAW saja melarang kita meludah di arah Qibla Meludah saja itu termasuk perbuatan yang dilarang Maka mimbabi aula Tentunya lebih utama lagi dilarang Itu adalah kencing dengan dua kotor. kotoran Kenapa? Karena ludah saja ini termasuk Ludah itu kan tidak ada khilaf kalau ini adalah suci Luda itu termasuk benda yang suci itu tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf kalau ini benda yang suci. Kalau ke, yang suci saja kita mudah karena kiblat itu tidak boleh, maka yang najis lebih utama tidak dibolehkan. Karena kencing adalah najis tidak ada khilaf dan kotoran juga adalah najis tidak ada tidak ada khilaf. Ini apa namanya? Kalau misalnya ada yang mengatakan kalau kencing dibolehkan, kenapa? Karena ada riwayat bahwa uh, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar itu pernah kencing. Melihat Rasulullah Sallam itu kencing, melihat kencing membelakangi arah qiblat. Dia melihat bahwa Abdullah bin Umar pernah melihat Rasulullah Sallam itu buang hajat, itu membelakangi qiblat. Dan hadis ini Sahih, riwayat Bukhari Muslim. Kemudian para ulama menjawab bahwa uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah buang hajat membelakangi qiblat. Membelakangi kiblat itu adalah khususnya Itu adalah khususnya hanya khusus pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan itu tidak berlaku untuk umatnya. Kenapa? Karena kita katakan bahwa pertama bantahan para ulama tentang hadis itu mengatakan begini, bahawa hadis abulaim nomar, hadis abulaim nomar yang melihat Rasulullah Sallam buang hajat membelakangi kiblat itu adalah bukan kesengajaan. Jadi bukan kesengajaan. Kenapa? Karena Nabi sallallahu tidak pernah janjian dengan Abu Lahab, wahai Abdullah, kalau kamu eh, apa jam sekian, jam sekian pada jam ini kamu intip ya, saya mau buang hajat. Itu juga tidak ada. Nah, tidak ada tadi. Kemudian yang kedua, bahwa tidak mungkin juga Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memperlihatkan kepada umat kalau dia buang hajat itu bu, apa namanya ingin menunjukkan kepada orang lain bahwa kalau buang hajat itu begini loh. Itu juga tidak. Nah, ini dalil menunjukkan bahwa itu adalah khususia. Hanya khusus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu tidak berlaku kepada umat. Maka apa namanya? Kenapa? Karena suatu saat pada bulan Ramadhan ini kan, nah, dia sudah berusaha untuk mengetuk pintunya uh, Hafsah karena kebetulan apa? Uh, Hafsah itu dengan Abdullah itu adalah saudara kandung. Dan Abdullah bin Umar itu mengetuk pintunya Hafsah dan itu tidak dijawab, tidak dijawab, kemudian dia manjat. Nah, manjat ini dia melihat Rasulullah sallallahu itu sedang buang hajat. Nah, ini adalah apa? bukan ha nah, kesengajaan sehingga apa namanya? E, para ulama menyatakan bahwa ini adalah hanya khusus pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak bisa dijadikan dalil, oh kalau penci membelakangi kiblat itu adalah boleh dengan hadis ini. Itu tidak tidak boleh kita berdalil. Kenapa? Karena di situ adalah hanya khusus untuk diri Nabi Sosalam. Karena perbuatan Nabi Sosalam itu kan apa? Ada yang dianggap syariat, ada yang dianggap syariat. Jadi perbuatan Nabi itu dianggap syariat. Yang kedua ada perbuatan Nabi yang itu hanya khusus pada diri Nabi Sosalam dan itu tidak berlaku kepada umatnya. Dan yang ketiga ada perbuatan Nabi Sosalam yang menunjukkan bahwa itu adalah boleh. Itu adalah dibolehkan, kalau kita katakan itu syariat, ada perbuatan Nabi yang menunjukkan kepada wajib ada perbuatan Nabi yang menunjukkan kepada e, sunnah nah, ini adalah apa kita katakan itu adalah syariat tapi ada perbuatan Nabi yang khusus dan itu tidak berlaku kepada umatnya ada perbuatan Nabi SAW yang menunjukkan bahwa itu adalah dibolehkan ini e, berkaitan dengan perbuatan Rasulullah SAW Kemudian ada yang berikutnya ketika buang hajat, yaitu adalah apa? pendala e, ketika buang hajat itu cebo itu endahnya dengan bilangan ganjil. Jadi ketika cebo itu endahnya dihitung, ini ganjil. Maksudnya 3, 5, 7, 9, 11. Kalau misalnya cebokan yang keempat itu kok sudah bersih, maka jadikan yang kelima itu sebagai sunnah. Kalau yang keenam itu sudah bersih, maka jadikan yang ketujuh itu adalah sunnah kalau yang kedelapan itu sudah bersih maka jadikan yang kesembilan itu adalah sunnah kenapa? karena yang ganjil yang ganjil itu adalah yang sunnah nah, kenapa? karena Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu menyukai yang ganjil Inna sesungguhnya Allah itu adalah ganjil dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai yang ganjil maka Uh, bukan anak cebok semua dalam dalam hitungan ganjil itu adalah disukai oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu Kemudian Ada yang berikutnya ketika gua hajat itu adalah eh uh, mendahulukan air daripada yang lain. Jadi ketika uang hajat itu hanya menggunakan air daripada yang yang lainnya. Misalnya apa namanya kalau situ ada air, ada batu, maka gunakan air itu datang lebih lebih utama. Tapi kalau misalnya dia bisa menggunakan semuanya ada, dia bisa menggunakan batu atau tisu baru setelah itu air, maka menggunakan semuanya itu adalah paling utama. Nah, adalah paling utama dia pakai tisu dulu setelah itu baru dia pakai air maka itu adalah paling hmm. paling utama dan itu tentunya adalah apa e, yang paling sempurna. Tapi kalau misalnya disuruh milih maka memilih air itu adalah lebih lebih utama daripada yang yang lainnya. Tapi kalau tidak ada air maka kita menggunakan eh, apa saja selain dari air selama peralatan itu adalah dibolehkan. Yang tidak boleh itu adalah apa? Cebo itu dengan, yang pertama yang tidak boleh Cebo itu pertama dengan kotoran Jadi tidak boleh cebo dengan kotoran Kotoran yang sudah kering nah, Misalnya apa namanya Kalau di padan pasir itu menggunakan kotoran dari keledai Itu tidak boleh cebo Sebagaimana Nabi S.A.W. Dalam adik dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu Bahwa eh, ketika Nabi S.A.W. Sedang sabar bersama Abdullah bin Mas'ud rasulullah sallam mengatakan kepada allah e, ini bisalah setiahajar wahai allah carikan saya tiga buah batu carikan saya tiga buah batu kemudian abdullah masuk kemudian mencari bahwa jadah hajar ini warasa dan beliau hanya mendapati dua batu dan satu kotoran keledai yang sudah kering kemudian apa Diserahkan kepada Nabi SAW. Faam sakal hajarain. Kemudian Nabi SAW mengambil dua batu itu. Walco arrost. Kemudian melempar kotoran kelenay yang sudah kering sambil mengatakan fa'inna harik sum. Bahwa itu adalah najis. Maka ini adalah apa? Kita katakan bahwa yang apa namanya tidak boleh menggunakan kotoran untuk dijadikan sebagai alat bersuci. Kemudian yang kedua yang tidak dibolehkan Ketika membersih cebo itu Adalah menggunakan Apa namanya e, Tulang nah, Tulang Itu juga tidak dibolehkan Jadi memakai tulang Yang terbuat dari tulang Itu adalah termasuk yang tidak eh, Tidak dibolehkan Sebagaimana Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam Karena tulang itu adalah termasuk makanan yang paling apa namanya yang disukai oleh jin makanan yang paling disukai oleh jin itu adalah tulang ketika kita cebok dengan tulang maka apa? maka e, jin akan marah jin akan murka kalau kita menggunakan tulang sebagai alat untuk bercebok untuk cebok kemudian apa? nanti akan ya, jin dan siatuan ini akan berusaha mengganggu kita terus maka Nabi sallallahu melarang kita menggunakan apa namanya tulang itu untuk membersihkan atau untuk cebok kemudian yang ketiga yang tidak dibolehkan untuk uh, kita apa namanya uh, cebok nah, ini yang tidak dibolehkan itu adalah apa namanya yang memiliki nilai yang bernilai seperti misalnya kok cebok pakai uang 100 ribu ya, itu kan atau jangankan uang 100 ribu uang 50, uang 1000 walaupun nilainya yang bernilai itu tidak boleh, ya kan pakai uang, apalagi pakai cek, ya kan. Nah, misalnya uh, coba kok pakai apa namanya uh, obligasi, coba ya kok kan? pakai itu nggak boleh yang bernilai. Uh, kemudian apa namanya coba yang yang punya nilai, atau yang memiliki hormat, yang memiliki kehormatan, seperti misalnya. Nah, dia punya kitab Iman Hadis Saliki di romes satu untuk cebok gitu. Ya kan? nah, eh, Alhamdulillah ada Al-Qur'an, masa Al-Qur'an itu termasuk yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dia memiliki kehormatan. Nah, ini yang eh, apa namanya? tidak dibolehkan. Jadi selain daripada itu adalah boleh. Misalnya daun-daunan, kayu atau batu atau yang apa saja Kemudian yang keempat yang tidak dibolehkan yang keempat menggunakan tocego adalah alat-alat yang membahayakan, alat-alat yang berbahaya. Coba kau pakai beling, pakai peso, pakai paku karatan misalnya. Coba yang yang berbahaya atau menggunakan air keras, ambil bensin dibakar, ya, bersih ya, nah, tapi itu ber berbahaya maka ini semua yang yang berbahaya itu termasuk yang tidak yang membahayakan itu termasuk yang tidak dibolehkan jadi ini kita katakan adalah atau yang kita katakan harus mengeluarkan biaya itu tadi misalnya cebo harus mau pakai apa namanya yang bensin itu kan harus butuh biaya, maka itu tidak boleh, walaupun kita punya uang pengen beli aqua itu tetap Islam itu tidak ma, walaupun kita punya kelebihan uang misalnya saya ingin cebok beli aqua satu botol gitu misalnya harganya kita punya uang tapi Islam pun juga tidak ingin memberatkan kepada kita dengan membelinya adalah sudah kita cebok pakai apa saja yang ada di sekitar kita di situ ada daun ada kertas ada kayu ada apa saja itu adalah termasuk yang dan itu sudah dikatakan dia telah membersihkan ini ada pada buang Nah, buang hajat kemudian juga yang hendaknya diperhatikan ketika kita buang hajat itu adalah bahwa walaupun hadisnya toik ini ada beberapa hadis toik berkaitan dengan buang hajat tapi itu kalau para ulama secara makna itu masih bisa diterima secara makna tapi itu tidak tidak bisa kita berdalih dengan hadis ini hadis itu adalah apa seperti misalnya buang air walaupun ini adat buang air misalnya hijuk rin nah, kencing kok di tempat yang berlubang ya. nah, kencing di tempat yang berlubang nah, kenapa karena boleh jadi di situ ada hewan yang ada di dalamnya jadi kalau misalnya kita di tempat terbuka misalnya kencing jangan cari yang ada lubang nah, cari berlubang boleh jadi di situ misalnya ada banyak semut ya. boleh jadi di dalamnya itu ada ya kita katakan di lubang ada iya kalau misalnya semut kalau ular yang keluar kan apa namanya uh, berbahaya. Itu akan membahayakan bagi uh, diri kita sendiri. Maka jangan di tempat yang misalnya di gubang karena itu hadisnya dhaif, memang hadisnya dhaif. Tetapi apa? Uh, secara makna itu masih bisa di, uh, diterima. Kemudian juga ada hadis dhaif yang lain adalah ketika kencing bisa stansah dukum falyantur salasa. Apabila kalian ee, membersihkan dari kencing, makanya kalian tuh apa namanya diselenti sampai tiga kali, diselenti, selenti di tiga kali atau di apa namanya itu juga hadisnya tohi, hadisnya tohi yang jelas bahwa apa namanya ee, tidak ada riwayat untuk menunjukkan bahwa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita ceku itu adalah harus di pelintir di ya apa namanya diselenti tiga kali atau kemudian diurut nah, biar tuntas dan seterusnya itu adalah termasuk yang eh, kita katakan eh, bukan termasuk dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan bab yang ketiga berkaitan dengan hija, eh, najasa dan cara menghilangkan najis dan macam-macam eh, najasa. Najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat. Jadi najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor menurut syariat Jadi najis itu patokannya itu adalah Yang, yang menyatakan najisnya itu adalah syariat Bukan setiap orang Jadi tidak setiap orang itu nah, Apa namanya menyatakan Oh ini najis, oh ini najis, oh ini najis adalah tidak Kenapa? Karena hukum aslinya segala sesuatu itu adalah suci Sampai datang dalil yang menyatakan najisnya Ya. kan? maka apa? kita kembalikan bahwa hukum aslinya segala sesuatu itu adalah suci yang sampai datang dalil yang menyatakan bahwa sesuatu itu adalah najis maka tidak boleh kita menyatakan najisnya sesuatu kecuali harus datang dengan dalil. kalau anda mengatakan sesuatu itu adalah najis hati ya dalil, datangkan dulu dalil datangkan dalil kalau ini adalah najis kalau anda tidak bisa mendatangkan dalil berarti apa? Ucapan anda itu adalah sudah lancang kepada Allah dan Rasulnya. Anda telah lancang kepada Allah dan Rasulnya. Anda telah membuat satu hukum yang itu Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan bahwa itu adalah najis. Maka tidak boleh, tidak boleh siapapun dia itu tidak boleh menyatakan najisnya sesuatu kecuali harus datang dengan dalil. Adapun eh, najis-najis yang yang telah ditetapkan di dalam Islam. Nah, najis itu sumbernya najis itu cuma ada dua Najis itu sumbernya cuma ada dua Yang pertama najis itu sumbernya dari manusia Dan yang kedua najis itu sumbernya dari hewan Selain dari manusia dan hewan Maka tidak ada satupun yang najis Apa saja yang turun dari langit Yang keluar dari bumi Nah itu tidak ada satupun yang najis Tidak ada satupun yang najis ya. Yang selain daripada Selain dari yang manusia dan selain dari hewan itu tidak ada satupun yang najis. Yang ada perselisihan di antara para ulama tentang najis itu kan hanya alkohol. Alkohol itu, khamer itu najis atau tidak? Minuman keras itu najis atau tidak? itu pun yang ada kilat. Karena khamer itu kan dari dari bumi ya kan? Kita katakan khamer itu dari bumi, bukan dari manusia, bukan dari hewan. Maka apa? itu pun para ulama masih ada kilat. Walaupun pendapat yang paling kuat itu adalah suci. Khomer itu minuman keras adalah suci bukan najis. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika turun ayat al-Khomer, haramnya Khomer minuman keras, para sahabat itu mengambil kendi-kendi mereka dari rumah-rumah kemudian menumpahkan di jalan-jalan kota Madinah. Namanya menumpahkan berarti apa? Khomer itu mengenai baju, mengenai pakaian, mengenai badannya dan juga tempat. Sementara Sanding itu adalah najis. Tentunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan menyuruh untuk membersihkan pakaian mereka yang terkena kumer, akan menyuruh mereka untuk membersihkan badan mereka terkena kumer, atau akan menyuruh untuk menuangkan air di tempat-tempat di buangnya kumer. Dan ini jadi menunjukkan bahwa itu adalah suci, bukan najis. Bahwa najis yang disepakati yang keluar itu cuma ada dua, yang pertama dari manusia dan yang kedua dari hewan. Pertanyaan selanjutnya, apakah semua yang keluar dari manusia itu adalah najis? Jawabannya adalah tidak. Karena yang keluar dari manusia itu kan ada tiga. Yang keluar dari manusia itu ada tiga. Yang pertama disepakati najisnya, yang kedua disepakati suci-nya, dan yang ketiga diperselisihkan apakah itu najis atau suci. Yang pertama, yang disepakati najisnya yang keluar dari manusia itu cuma ada, ada tujuh. Yang disepakati najisnya dari manusia itu ada tujuh, enam dari jalan depan, satu dari jalan belakang. Ini yang disepakati najisnya dari uh, manusia. Seperti apa? Kalau dari jalan depan seperti kita kencing, buadi, buadi, kemudian uh, mati, kemudian yang keempat darah haid yang kelima darah nifas. Yang keenam itu dari istihabu. Ini dari jalan depan. Yang disepakati najisnya. Dari jalan belakang itu adalah kotoran. Jadi manusia cuma ada tujuh. Selain daripada tujuh ini, uh, suci atau diperselisihkan. Ya. Kalau yang diperselisihkan dari manusia, yang keluar dari manusia diperselisihkan, apakah itu najis atau suci? Adalah air mani. Air mani itu najis atau suci. Pendapat yang paling kuat adalah suci. Jumhur al-ulama menyatakan mani itu adalah suci, bukan Nah, najis. Sebagai kalimah Abu Hanifa mengatakan air mani itu adalah najis, tapi Jumhur Imam Syafi'ah, Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan bahwa air mani itu adalah suci. Dari dia menunjukkan ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taalaanha kun tuafroku min sawi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farkan fausalibih. Kata Aisyah saya pernah mengeri Pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkena mani yang sudah kering, mani yang sudah kering nah, kemudian dikeri oleh Aisyah dengan kukunya. Kemudian fayusal divihi. Kemudian Nabi SAW sholat dengan pakaian tersebut. Dalil menunjukkan bahwa arman itu adalah suci. Dan yang kedua, Dali menunjukkan bahwa arman itu adalah suci. Bahwa manusia itu kan tercipta dari setetes mani. Bahwa manusia itu kan tercipta dari setetes mani. Sandainya setetes mani ini adalah najis. Tentunya tidak ada syariatnya yang namanya salaman. Tidak ada syariatnya yang namanya uh, jejer. Oh iya kan. Ya, kemudian papa pernikahan itu tidak ada, tidak ada faidah masanya. Kenapa? Karena itu adalah najis. Eh, apa namanya? Kita katakan karena manusia itu kan tercipta dari setetes mani. Maka karena tercipta dari setetes mani, kalau dikatakan ini adalah najis, ya artinya banyak syariat yang eh, kita katakan banyak syariat yang eh, kita langgar. Ini Delin menunjukkan bahwa air mani itu adalah suci. Kenapa? Karena manusia tercipta dari. karena Rasulullah SAW dalam hadits dari Abu Hurairah, uh, inal Muslim, uh, apa namanya, tohir. Ya. Bahwasanya orang Muslim itu adalah suci, baik itu hidupnya dan matinya pun juga adalah suci, bukan najis. Maksudnya apa? Bangkai manusia pun juga adalah suci, bukan najis. Ini Delin menunjukkan bahwa apa yang keluar mani itu adalah suci, bukan najis. Kemudian itu yang diperselisihkan. Adapun yang tidak ada khilaf bahwa itu adalah suci, ya semua yang keluar dari kepala, dari kepala misalnya apa? ada ketombe, ada keringat. Mungkin dari kepala itu ada darah, mungkin dari kepala itu ada apa saja yang keluar dari kepala itu adalah suci. Ya kan yang keluar dari telinga, iya kan? keluar dari telinga itu adalah suci, yang keluar dari hidung adalah suci yang keluar dari mata itu adalah suci yang keluar dari mulut itu juga adalah suci apakah itu muntah muntah darah muntah, uh, muntah karena mabuk muntah karena apa, yang lainnya pokoknya muntah nah, kita katakan yang keluar dari mulut semuanya adalah suci ludah, air liur kemudian apa namanya uh, yang keluar dari badan seperti keringat misalnya daki atau yang lainnya itu adalah suci bukan uh, najis, tidak ada di antara para ulama dalam hal ini kemudian uh, itu yang dari uh, manusia yang yang kita katakan yang najisnya cuma ada tujuh, ada pun yang dari hewan yang dari hewan yang disepakati najisnya, yang tidak ada khilap kalau itu adalah najis, yang dari hewan itu adalah yang pertama yang pertama dari anjing bahwa Nabi penguasa dia menyatakan bahwa semua jenis anjing, apa yang ada pada anjing itu adalah najis Ya, bukan hanya sekedar air liurnya itu adalah najis, tidak semua yang ada pada anjing, dan itu secara zatnya, mau kita katakan bulunya, badannya, kencingnya kotorannya, kemudian dagingnya, darahnya, jerwanya air liurnya apa namanya, semua yang ada pada anjing itu adalah najis ini adalah tidak ada yang eh, pendapat yang paling banyak diikuti oleh para ulama kemudian yang kedua yang disepakati najisnya yang apa namanya eh, disepakati dan ini sebenarnya kalau anjing itu sangat lemah pendapat kalau yang mengatakan yang najis itu hanya air liur nah, kalau lehernya dipotong berarti semuanya adalah suci itu tidak ya kan? karena ada pendapat yang mengatakan bahwa yang najis itu kan hanya air liurnya saja air liurnya saja berarti apa selain dari air liur itu adalah kita dia katakan suci. Kita katakan bahwa air liur dengan air kencing itu lebih lebih lebih apa namanya air kencing kan lebih jelas bahwa itu adalah lebih kotor daripada air liur itu saja apa uh, menunjukkan bahwa semua yang ada pada anjing itu adalah najis. Yang kedua yang disepakati yang disepakati oleh para ulama bahwa itu adalah najis adalah babi. Babi semuanya adalah najis Badannya, kotorannya, kencingnya, liurnya, uh, bulunya Semua ada yang ada pada babi Dagingnya, darahnya itu semuanya adalah uh, najis Yang wajib kita bersihkan Kemudian yang ketiga yang disepakati najisnya juga Itu adalah pada keledai Kalau pada keledai yang najis itu ada empat yang najis pada keledai itu ada empat yang tidak ada hilang ada empat yang najis dan ada empat yang suci pada keledai. keledai yaitu yang najis pada keledai yang pertama itu adalah misalnya apa namanya, kencingnya kemudian ee, darahnya, dagingnya dan kotorannya yang najis yang disepakati najisnya pada keledai ada empat ada empat yaitu tadi apa tadi ee, kotoran Cengnya, darahnya, dan dagingnya. Adapun yang disepakati sucinya pada keledai itu juga ada pada empat. Yang pertama adalah ee, keringatnya, air liurnya, badannya, dan bulunya. Karena mana dari yang menunjukkan bahwa badannya, bulunya, air liurnya ee, adalah suci? Kenapa? Karena Nabi Sallam itu per, sering mengendarai keledai. Nabi S.A.W. itu bahkan bukan hanya mengendarai keledai tapi juga pernah sholat di atas keledai seandainya badannya ditumpanginya dalam najis maka tentunya apa? tentunya Nabi S.A.W. akan meninggalkan tentunya Nabi S.A.W. itu akan menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah najis dan ini padahal akhirnya warnanya keledai itu kan akan mesti menjilat badannya dan ini juga delir menunjukkan bahwa Air badan air liur, badannya, keringatnya, dan e, apa namanya, bulunya itu adalah suci, bukan najis Demikian juga diikuti oleh para sahabat yang lain, mereka juga sholat di atas keledai. Kenapa? Karena Anas bin Malik mengatakan, seandainya saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sholat di atas keledai, maka saya pun juga tidak akan pernah sholat di atasnya. Ini uh, kemudian yang keempat yang disepakati najisnya dari hewan itu adalah binatang buas. Binatang buas itu adalah kencing, kencingnya, kotorannya dan air liurnya itu adalah najis. Tidak ada khilaf di antara para ulama kalau air liur, kencing dan kotoran dari binatang buas itu adalah termasuk uh, najis. Maka ini apa namanya? yang kita katakan bahwa itu adalah termasuk yang najis demikian juga yang termasuk najis yang berikutnya adalah apa? yang termasuk najis adalah apa? E, apa namanya jalala nah, termasuk juga yang najis itu adalah jalala jalala itu adalah hewan yang dikasih makan dari kotoran hewan yang dikasih, ma yang dikasih makan dari kotoran maka itu adalah termasuk juga najis, seperti misalnya apa? lele yang hidupnya di Septik tank misalnya, ya kan. Kemudian e, ikan dikasih makan dari kotoran manusia. Jadi dibuat kalau bisa seluruh kampung itu buang air di situ, nah, nanti dikasihkan mas, dikasih ikan, dikasih ini nggak boleh. Artinya dikasih makan dari kotoran itu adalah termasuk. Kenapa? Karena Nabi Sosalam dalam hari Abu Hurairah Nah haruslah Sosalam menaklir wal baniha. Rasulullah Sosalam melarang kita makan dari jalal dan juga minum susunya jalala. Jalala itu adalah hewan yang di eh nah, dikasih makan dari kotoran. Ini adalah termasuk uh, yang disepakati najisnya oleh para ulama. Selain daripada ini, selain daripada yang kita sebutkan, yaitu ada yang diperselisihkan, ada yang itu adalah suci. Yang tidak ada khilaf kalau itu adalah suci adalah semua hewan yang dimakan dagingnya semua hewan yang dimakan dagingnya itu adalah suci kotorannya, kencingnya, air liurnya itu tidak ada filar seperti misalnya apa? air liur ontah, kencing ontah kotoran ontah, itu adalah suci bukan najis bahkan Nabi SAW ketika khutbah eh, pada haji Hajatul Wada, Hajatul Wada itu apa? ontahnya Nabi SAW itu air liurnya itu sampai mengenai pundaknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung sholat dengan air liur ontannya itu menetes sampai mengenai pundaknya, sampai mengenai sorbannya. Dan ini apa? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan pakaian tersebut. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, ha, menyuruh penduduk yang lain ketika ada tamu yang datang ke Madinah, mereka dalam kondisi sakit. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Coba kamu minum kencingnya ontar. Minum kencing ontar, dalil menunjukkan bahwa itu adalah suci. Ya kan. Kemudian apa Nabi Sallam pun juga membolehkan kita sholat di kandang. Namanya kandang ketika ada seorang sahabat ditanya, Ya Rasulullah Nusalifi Ma'rabi diriwanam. Ya Rasulullah bolehkah kita sholat di kandang kambing? Rasulullah mengatakan, Silakan, silakan kamu sholat di kandang kambing. Dalil menunjukkan bahwa sholat di kandang kambing itu adalah boleh. Namanya kandang itu mesti apa? Namanya kandang ada ada kencing, ada kotoran, Iya kan? Ada apa namanya air liurnya air dan itu dalil menunjukkan bahwa itu adalah suci. Jadi semua hewan yang dimakan dagingnya, kotorannya, kencingnya, air liurnya itu adalah suci bukan bukan ee, najis. Tapi ini adalah apa? E, sesuatu yang dianggap e, najis menurut e, saya. Ada pun cara membersihkan najis, cara membersihkan najis itu adalah apa? Cara membersihkan najis itu adalah harus Yang namanya membersihkan najis itu kan Yang harus kita bersihkan Dari diri kita sendiri itu ada tiga Yang pertama itu adalah pakaian Yang kita pakai Artinya yang kita pakai ini semuanya harus bersih dari najasa Kemudian badan kita pun juga harus bersih dari najasa Dan tempat Tempat yang kita pun Kita tempati itu pun juga harus bersih dari najasa Yaitu adalah apa namanya Ini tempat artinya baik itu najasa hissyia maupun najasa manawiyah najasa hissyia itu artinya yang bisa dilihat yang bisa terlihat ada pun najasa manawiyah yang tidak bisa terlihat seperti misalnya kesirikan itu adalah najis manawiyah karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inamal musrikunan najasuh maka orang yang sesungguhnya orang musyrik adalah najis, sesungguhnya kesirikan itu juga adalah najis maka apa? Nabi SAW melarang kita menggunakan apa? Tidak, Allah tidak akan menerima sholatnya para tukang sihir. Allah tidak akan menerima sholatnya orang tukang ramal, dukun santet itu tidak diterima. Kenapa? Karena mereka pelaku keserikahan. Pelaku keserikahan itu tidak akan pernah diterima amalnya sedikit pun. Jadi mereka sholat seribu kali pun juga tetap tidak akan di, diterima. Kenapa? Karena e, najasa maknawiyah itu ada pada dirinya, ada pada dirinya. Seperti misalnya kita sholat di lengan kita ada benang. Ada benang kita kemudian dengan alasan bahwa itu tolak balak maka ini tidak sah solat kita atau misalnya apa kita di kantong kita masih ada raja-raja ada jimat-jimat maka kita solat maka solat pun juga tidak diterima. Kenapa? Karena jimat apa, -apa semuanya itu adalah termasuk najis manuia. Nah atau misalnya apa namanya ada keyakinan keyakinan di dalam diri kita bahwa selain Allah ada yang menghidupkan, ada yang mematikan atau selain dari Allah ada yang memberikan rezeki atau ada yang ini maka ini termasuk uh, sholat kita tidak akan pernah diterima kenapa? karena syarat sholat, pakaian kita, badan kita dan tempat kita harus betul-betul bersih dari uh, najis. Adapun cara membersihkan najis, itu adalah apa? kalau bisa dengan air, ya kita bersihkan dengan air kalau kita bisa bersihkan dengan air, ya kita bersihkan dengan air misalnya apa namanya seperti yang wajib cebok, kencing, kemudian buang air besar, itu adalah harus dengan, kita katakan itu adalah dengan air. Dengan air, kecuali kalau memang tidak ada tidak ada air, baru kita beralih ke yang lain. Kemudian, ada pun kulit. Yang kedua, yang juga tidak ada khilap tentang najisnya, saya tadi sebutkan, yang yang juga tidak ada khilap tentang najisnya, itu adalah adalah uh, kulit kulit kulit bangkai yang tidak disamak ini juga adalah najis tidak ada khilaf di antara para ulama itu adalah kulit bangkai yang tidak disamak artinya kulit bangkai di sini dari kulit bangkai yang halal dari kulit bangkai yang halal ketika dia masih hidup seperti misalnya ada, ada sapi mati ada sapi mati, kemudian apa? diambil kulitnya, kemudian tidak disamak maka kulit bangke ini tetap najis tapi kalau kulit misalnya ada sapi mati, kemudian disamak diambil kulitnya, kemudian disamak maka dia menjadi menjadi apa? menjadi suci, artinya kalau dibuat pakaian dibuat tas, dibuat se sepatu maka itu adalah suci tapi tidak halal tidak halal, kenapa? karena dari bangke itu adalah haram dikonsumsi Ya kan. Kemudian kulit bangkai diambil kulitnya kemudian dijadikan krecek, nah, dari bangkai maka itu adalah haram Ya kan. Nah itu adalah haram Tapi kalau kulit sapi diambil kemudian disamak kemudian di apa namanya dibuat tas, dibuat sepatu maka itu adalah buli. Ya kan. Maka ini kalau kulit bangkai kulit bangkai dari hewan yang masih hidup saja itu adalah najis. Maka lebih utama lagi najisnya nah, disamak atau tidak disamak dari kulit bangkai binatang yang tidak halal yang tidak halal seperti misalnya ada bangkai, bangkai apa? bangkai tikus. Bangkai tikus diambil kulitnya, disamak. Itu tetap adalah tidak boleh. Kenapa? Karena kulit tikus kita katakan e, disamak atau tidak disamak itu adalah haram. Nah, sesuatu yang diharamkan maka itu tidak e, tidak dibolehkan. Misalnya juga ada keledai mati, kemudian diambil kulitnya disamak, maka itu juga tetap tidak tidak boleh. Kenapa? Karena kita katakan bahwa ini adalah Uh, apa namanya yang diharamkan. Dalil yang menunjukkan adalah apa? Bahwa kulit bangkai yang disamak ini menjadi suci adalah hadits dari Abu Nambas radhiyallahu taala mu'akkal dzadu bika lihabu fakar tohu. Apabila disamak kulit bangkai maka dia menjadi suci. Ini adalah apa? Jadi kalau kulit bangkai uh, untuk disucikan dengan cara apa? Disamak. Kemudian cara membersihkan kalau misalnya apa namanya? kita menginjak najis, menginjak najis, misalnya sandal kita atau sepatu kita lagi menginjak najis, maka cara membersihkannya adalah cukup digosokkan di tanah, cukup digosokkan kita gosok-gosokkan di tanah, maka itu sudah bisa mensucikan. Sebagaimana hadis dari Al-Hurairah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Izawati ahlu kubina lihiyal ada kain naktu roba lalu tohur". Apabila salah seorang dari kalian menginjak najis, maka gosok-gosokkanlah di tanah. Nah, kemudian apa? E, Karena apa? Karena tanah itu sudah bisa mensucikannya. Ini cara membersihkan Kemudian cara membersihkan juga adalah kencing bayi laki-laki. Kalau kencing bayi laki-laki, itu cara membersihkannya adalah cukup dengan dipercikkan. Tidak perlu dicuci. Hmm. Tapi kalau kencing bayi perempuan, itu hendaknya dicuci. Kalau kencing bayi perempuan dicuci, kalau kencing bayi laki-laki cukup di percikan berdasarkan hadis dari Abu bahwa apa namanya ee, kalau kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan tambahan itu adalah cukup dipercikan, eee, dipercikan. Yunggusalim baulil jaria, wa yurasulim baulil gula. Kalau kencing bayi perempuan adalah dicuci, kalau kencing bayi laki-laki adalah cukup dipercikan. Ini adalah cara membersihkan najis Dan itu juga tidak ada khilap Kalau kencing bayi laki-laki adalah najis Cuma najisnya kencing bayi laki-laki itu adalah ringan Ringan, kenapa? Karena cara membersihkannya pun juga enteng Cukup dipercihkan Diikutkan air pada bekas kencing. Ini yang uh, Cara membersihkan uh, Najis Kemudian Kemudian yang berikutnya adalah apa? Kalau membersihkan Misalnya uh, sumur yang sumur yang terjatuhan padanya bangkai uh, tikus atau bangkai apa saja, ayam atau kucing di sumur, kemudian berubah airnya, berubah warna bau dan rasa, maka kita katakan sumur ini adalah najis. Bagaimana cara membersihkan? Para ulama menyatakan ada tiga cara. Yang pertama, buang najisnya, bangkainya itu dibuang, kemudian uh, caranya itu adalah dikuras, dikuras habis kemudian setelah itu ganti air maka itu sudah suci yang kedua itu ditambah air ditambah air sampai kemudian hilang warna bau dan rasa di sumur ini kemudian cara yang ketiga adalah diamkan aja diamkan aja sampai kemudian hilang warna bau dan rasa ini cara membersihkan sumur yang terkena ee, najis Kemudian juga yang termasuk najis, yang tidak ada khilaf kalau itu adalah najis, adalah Adamul Masfuh. Adamul Masfuh yang disebutkan di buku ini. Adamul Masfuh, termasuk yang disepakati najisnya adalah Damul Masfuh. Damul Masfuh itu e, darah yang mengalir ketika menyembelih hewan. Jadi ketika menyembelih hewan, itu ada darah yang mengalir. Nah, kemudian itu adalah termasuk darah yang najis. Apalagi misalnya yang sapi, yang kambing, darahnya itu ditampung di baskom, di ember, kemudian setelah itu dicetak, dicetak, kemudian digodok, setelah itu dijual di pasar. Ini yang disebut dengan saren atau dudie. Saren atau didih yang nggak eh, tahu saya di, paling banyak yang dijual itu adalah wilayah Jogja. Jakca ini tidak tahu di hampir pasar besar pasar besar itu banyak yang jual. Ini kita katakan kita dapati banyak banyak yang jual saren. Saren didih ini banyak uh, masih banyak yang jual. Ini kita katakan menguzbindahi minzalik dan itu termasuk najis. Termasuk najis. Jadi kalau misalnya minyak goreng habis goreng saren, maka setelahnya goreng tempe, goreng tahu maka itu menjadi najis semua. Tapi kalau tempe tahu dulu baru kemudian setelah itu saren, maka setelah tempe tahu ini semuanya itu adalah, setelah saren maka semuanya sesudahnya itu adalah haram. Ini adalah apa namanya e, yang harus di, diperhatikan. Kenapa misalnya saren misalnya apa namanya dihabis itu e, misalnya ngoseng tempe, ngoseng tahu, ngoseng terong, ngoseng ini setelah itu nanti bikin marus. Uh, Marus dari wajan yang sama sebelumnya Sebelumnya tadi Ngoseng-ngoseng ini Kemudian setelah itu baru dia ngoseng Marus, Marus itu yang dari Saran tadi, dioseng Nah, kemudian setelahnya itu Dia ngoseng lagi, misalnya apa namanya Yang lain, maka setelah ngoseng uh, Saran ini Sesudahnya itu adalah Haram nah, Sesudahnya menjadi haram Apalagi misalnya budak dicampur saran Gudeg dicampur darah supaya warnanya, cita rasanya uh, tinggi, ya kan, apa namanya, enak itu dicampur darah maka ini adalah termasuk yang nah, di diharuskan. Tapi ini uh, juga termasuk yang najis tidak ada kilap, itu adalah bangkai. Itu adalah semua bangkai itu adalah najis tidak ada kilap. Kalau bangkai itu semuanya adalah najis, baik itu bangkai dari hewan yang halal maupun bangkai dari hewan yang tidak halal. kalau yang halal saja itu bangkainya adalah haram apalagi yang haram bangkainya misalnya kita katakan ada sapi mati itu adalah haram dan najis apalagi kalau yang bangkai itu adalah anjing, babi dan seterusnya ini adalah lebih utama dengan najisnya dan disebut bangkai itu ada empat ya, jadi disebut bangkai itu ada empat yang pertama mati terputus nafasnya baik karena sakit dipukul, ditendang, di kemudian yang kedua disebut bangkai yang kedua adalah apa tidak disembelih menurut aturan syariat tidak disembelih mengikuti aturan syariat kemudian tidak tidak sama sekali tidak ada sama sekali syariatnya e, tidak mengikuti aturan syariat sehingga ada tukang sembelih mengatakan begini e, saya menyembelih tidak pakai Bismillah sangka salahku, sangka ha? Saya nyembelih tidak pakai bismillah. Ha? Saya nyembelih tidak pakai bismillah. Ini tukang sembelihan itu selalu mengatakan saya nyembelih tidak pakai bismillah. Ya benar, tidak pakai bismillah, pakai peso sebenarnya. kan. bahasanya kan e, saya nyembelih tidak pakai bismillah. Ya memang betul, tidak pakai bismillah. Bismillah untuk nyembelih enggak bisa kalau menyebeli harus pakai besok jadi kita katakan adalah apa tapi ketika memulai menyebeli mendalam mengucapkan basmala jadi apa namanya eee, artinya kalau menyebeli tidak mengikuti aturan syariat maka itu adalah termasuk bangkai kemudian yang ketiga termasuk bangkai yang ketiga adalah kalaupun disembeli secara syariat bismillah allahu akbar allahu matakabal hadalaka minkah Kemudian apa, tapi yang disembelai itu adalah babi, nah, tetap adalah apa namanya, tetap itu adalah bangkai ya. Tetap adalah bangkai, kemudian yang keempat, disebut bangkai yang keempat itu adalah apa, memotong salah satu dari anggota hewan Dan hewan itu masih hidup, maka potongan itu disebut bangkai Misalnya apa, pengen makan bule kikil, nah bule kikil akhirnya apa, kaki sapinya dipotong satu kaki kakinya sapi dipotong satu kemudian dijadikan uh, kikil gulai kikil ya kita katakan bahwa ini adalah bangkai dan itu adalah termasuk najis. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa namanya makut ya bin al bahimati wahiyahahayat bahwa ma'ita. Apa saja yang dipotong dari hewan dan hewan itu masih hidup maka potongan itu disebut bangkai. Adapun uh, bangkai yang dihalalkan, adapun bangkai ada dua darah yang dihalalkan. Kepada kita ada dua bangkai yang dihalalkan Dua darah yang dihalalkan itu adalah Pak Al-Kabit wa Tihal Artinya hati dan limpa Ini termasuk yang dihalalkan buat kita Dan juga termasuk bangkai yang dihalalkan Kepada kita itu adalah bangkai ikan Dan bangkai belalang nah, Ini adalah termasuk yang halal Wallahu ta'ala nah, Saya kira itu yang bisa saya sampaikan e, Berkaitan dengan ini Wallahu ta'ala Sudah sampai sini ada pertanyaan Kami silahkan kalau kotoran manusia tidak ada khilafnya itu enggak boleh. Tapi kalau kotoran dari hewan maka itu adalah boleh. Nah, kalau kotoran manusia dijadikan pupuk, dijual di ini maka itu termasuk yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau bercampur dengan tanah maka tanah itu menjadi najis. Tempat itu menjadi najis. Makanya dalam hadis ketika Anas bin Malik bahwa orang Badui saja kencing di masjid kencing saja di masjid itu adalah termasuk tidak boleh karena kencing di masjid itu aja disuruh menyiram apalagi kalau buang kotoran apalagi kalau kotoran maka kalau kotoran sudah bercampur dengan tanah itu akan ternajisin maka itu tidak boleh tapi kalau kotoran pupuk itu dari hewan nah dari hewan maka itu adalah termasuk misalnya pupuk kandang dari sapi dari kambing maka itu adalah boleh uh, Allah adalah setan berdiri Huh? Ini satu bablasan nih. Huh? Nah. dong. Uh, dalam hukum fikih semua, semua hukum itu, itu mesti ada pengecualiannya jadi kalau dalam hukum itu mesti ada pengecualian apa saja, dalam akidah, dalam fikih, dalam uh, semua hukum itu mesti ada pengecualian seperti misalnya Nabi SAW membolehkan membolehkan dalam hadis itu adalah membolehkan kita memelihara anjing itu pada tiga yang pertama itu adalah untuk berburu adalah untuk berburu dengan syarat anjing itu mu'allama anjing itu sudah terlatih kalau sudah terlatih maka itu boleh, artinya apa tapi tidak menafikan najisnya tidak menafikan najisnya, tapi kita katakan adalah apa? memelihara untuk berburu adalah boleh. Ya. Kemudian yang kedua anjing yang dibolehkan yang kedua adalah menjaga rumah dengan syarat rumah itu jauh dari pemukiman. Tapi kalau rumah itu dekat dengan pemukiman maka memelihara anjing itu adalah haram. Misal ya. yang ketiga anjing yang dibolehkan untuk dipelihara adalah untuk marsia, untuk menjaga hewan ternak, menjaga hewan ternak misalnya punya kambing, gembala kambing di, bu di bukit di gunung. Maka anjing itu adalah sebagai uh, apa namanya untuk menjaga hewan ternak maka itu adalah boleh yang dibolehkan selain daripada tiga ini maka tidak boleh maka memelihara anjing hanya sekedar untuk hobi sekedar untuk kemudian apa namanya supaya apa namanya ya apa namanya maka itu tidak boleh harap nah, jual beli anjing termasuk juga tidak dibolehkan melawat ta'ala, uh, Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Waktu. Ako lupa liha jastakurullah, ayolah kubusaham, ayolah kubusaham,